waktu Indonesia Barat saatnya berita pagi. Assalamualaikum s a d a r a l u n Berita pagi edisi hari ini, Selasa 13 Juni 2017 dibacakan oleh saya Ilham. p e m k o s e b l u salam janji bangun rumah korban kebakaran. Maling tikam pemilik rumah saat mencuri. Ketua Hiswana Migas Pertamina batasi suplai premium ke SPBU. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lo s m a w e Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba p a s e 90,1 FM Lo s m a w e Inilah s a r i berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedara l u n Pemko Subul Salam segera membangun rumah darurat tipe 36 bagi para korban kebakaran di Cepu Indah, Desa Subul Salam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul u Salam. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Subul Salam, Dr Andes Salmaza. Ia mengatakan seperti biasa, pihaknya akan membangun kembali rumah untuk korban kebakaran. Menurut Salmaza, rumah tersebut akan dibangun melalui dana tanggap darurat dan segera dilakukan. Dijelaskannya pembangunan rumah ini memang difokuskan bagi rumah hangus total. Namun jika ada yang rumahnya dirusak juga akan diperbaiki sesuai kondisi. Rumah yang rusak parah, lanjut Salmaza akan dibangun kembali jika memang tidak dapat digunakan. Bantuan lain berupa bahan makanan juga terus disalurkan melalui dinas terkait. Sedara Lun Zulvan Rinaldi, 30 tahun warga Menasadayah, kecamatan Losukon Aceh Utara, ditikam dengan pisau di lengan dan pahanya saat memergoki Asriadi, 25 tahun, pemuda desa Menasapanton, kecamatan Tanah Jamboai, di saat mencuri di rumahnya dini hari kemarin. Meski sempat menghilang dua jam lebih, warga berhasil menangkap pencuri itu lalu menghajarnya hingga bebek belur. Informasi yang diperoleh s r a n b f m kejadian itu berawal ketika korban yang sedang berada di dalam kamar rumahnya tiba-tiba ia mendengar suara teriakan adiknya dalam kamar lalu ia langsung masuk ke dalam kamar adiknya saat itu juga Zulvan memergoki Asriadi sedang mencuri di kamar adiknya karena sudah ketahuan pelaku mengarahkan pisau lipat ke arah korban dan sempat melukai paha dan lengan korban lalu pria tersebut langsung kabur. Namun saat itu juga korban sempat berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga. Tak lama kemudian warga berdatangan ke rumah korban dan berusaha mencari pelaku. Walaupun sempat melihat pelaku kabur dari satu rumah ke rumah yang lain untuk bersembunyi, tapi warga tak berhasil menemukannya. Lalu ketika Hajar Rohani bidan desa yang juga tetangga korban hendak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba ia melihat bagian plafon rumahnya sudah rusak dan melihat ada pria yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. karena ketakutan, Hajarohani r memberitahukan kepada warga yang sedang mengepung rumahnya. Lalu korban langsung masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian langsung memukul pencuri tersebut dengan menggunakan kayu. Tak hanya itu, masa pun langsung menghajar pelaku hingga babak belur. s e d e r a l u n kelangkaan bahan bakar jenis premium yang sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Di sejumlah stasiun pompa bensin umum atau SPBU di 23 kabupaten kota disebabkan Pertamina mulai membatasi pengiriman jenis bahan bakar tersebut. Ketua himpunan pengusaha minyak dan gas atau Hiswana Gas Aceh, f a i s a l Budiman mengatakan kelangkaan premium terjadi pada hari Sabtu hingga Senin karena Pertamina baru mengirim tebusan premium yang telah dilakukan pengusaha SPBU pada hari Jumat atau Sabtu dan baru diantar pada hari Senin siang atau Senin sore. Faktor lain yang sering membuat premium habis di SPBU karena pengirimannya telat. Volume premium yang dikirim dari depo Pertamina di Kerung Raya SPBU jauh di bawah yang diorder dan ditebus. Menurut f a i s a l pengurangan atau pembatasan pengiriman premium yang dilakukan Pertamina kepada SPBU, pihak SPBU tidak dirugikan. Tapi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM jenis tersebut sudah pasti merasa sangat dirugikan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi r i a s e d e r a l u n suplai arus listrik dan air bersih untuk warga di beberapa wilayah di b a n d a Aceh kembali terkendala sejak beberapa hari terakhir, sehingga warga mengeluhkan kondisi ini, apalagi tersendatnya listrik dan air di saat warga sedang sangat membutuhkan, seperti saat berbuka puasa dan sholat tarawih. berdasarkan informasi yang diimpun Serambi FM kemarin, aliran listrik sempat padam secara bergilir di beberapa kawasan dalam tiga hari terakhir, seperti di Atuk Palawan, Jelingke, Peniti, Lampineng, dan Pangoraya. Durasi pemadaman itu terjadi antara satu jam hingga dua jam, terutama saat aktivitas warga sedang sibuk. Sementara suplai air bersih dari PDAM Tirtadaro juga macet ke pelanggan ke beberapa wilayah di b a n d a Aceh, seperti di Kampung Mulia, c o t l a m k e u h u l e l Lamba Ruskep, Imasin Kayadang, dan Ulekaring. Akibatnya ada warga yang harus membeli air dengan jerigen serta menumpang ke rumah famili. Direktur PDAM Tirta Daroy, Teno Frizal Ayub, kepada Seram BFM mengatakan penyebab macetnya s u p l a i air karena bocornya bendungan karet di Lambaru Aceh Besar. Selama ini sumber air PDAM Tirta Daroy berasal dari bendungan yang berada di dalam k r u n g Aceh itu. Sedara Lun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara dalam dua pekan terakhir memulai pembangunan satu unit shelter untuk korban banjir di desa Tanjung Haji Muda, kecamatan Matangkuli. Diharapkan bangunan itu nantinya dapat memudahkan warga ketika membutuhkan tempat untuk mengungsi. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara Munawar menyebutkan, kawasan desa Tanjung Haji Muda termasuk salah satu desa yang rawan terendam banjir. Karena itu dibangun selter h untuk memudahkan warga desa tersebut atau warga desa lainnya untuk mengungsi ketika banjir. Ia berharap kepada warga nantinya untuk terus menjaga selter h tersebut sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Sebab untuk membangun satu selter h saja membutuhkan dana yang besar dan harus menunggu dalam waktu yang lama. Sementara Kecik Tanjung Haji Muda Muhammad Husin menyebutkan masyarakat kesulitan mencari tempat mengungsi ketika banjir karena hanya menasa h satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk mengungsi. Sedara Lun DPRK Aceh t a m i a n g bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang ada di t a m i a n g menyepakati dilakukannya penataan izin hak guna usaha khususnya terhadap sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Aceh t a m i a n g Kesepakatan ini terungkap dalam rapat antara DPRK Aceh Tamiang dengan eksekutif dan koalisi LSM di Aceh Tamiang, guna membahas tindak lanjut dari sosialisasi instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang moratorium izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit di Aceh Tamiang beberapa hari lalu. Rapat itu dihadiri perwakilan koalisi LSM, yakni dari Forum Konservasi Loser atau FKL, Yayasan HKA. LSM Siwah Gading, Lembah Tari, KTNA Aceh Tamiang, dan Yayasan Safe Indonesia. Dari pihak DPRK hadir Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, Wakil Ketua Nora Ida Nita, Ketua Komisi A Ismail, Ketua Fraksi PA m u s t a k i m Miswanto, dan Sarhadi. Sementara dari eksekutif hadir Asisten Pemerintah m i k s Donald, perwakilan pihak perkebunan Imran dan j u l k i f l i Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian Berita Pagi Edisi Senin 12 Juni 2017 Berita Siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat Berita Pagi ini juga bisa anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambi.fm.com Follow juga Twitter kami @serambiFM. s h u d a r a u l u n Wassalam.